Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersuat dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional Inilah berita pagi edisi hari ini Kamis 3 Oktober 2022 bersama saya Adian Syah Sudarlun Baitulmal Kota Banda Aceh melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi Baitulmal Gampung Sekota Banda Aceh Kegiatan tersebut dilaksanakan 6 hari terhitung 31 hingga 8 Desember 2022. Hingga selasa 1 November 2022 kegiatan tersebut telah terlaksana pada 10 kampung. Kepala Sekretariat Baitulmal Kota Banda Aceh Wahyu DSST PMSI mengatakan pembinaan Monev untuk tahap awal tahun ini diperuntukkan pada 30 BMG di 30 kampung pada 9 kecamatan di Banda Aceh. Wahyudi mengatakan adanya kegiatan ini tujuannya untuk koordinasi dan penyamaan persepsi antara Baitul Mal Banda Aceh dengan BMG dalam program kegiatan zakat, infak, dan harta agama lainnya Hal ini menurutnya merujuk pada Peraturan Wali Kota No. 38 2021 yaitu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif Ia juga menambahkan sasaran pembinaan Baitul Mal Kota yakni pengurus dan lembaga BMG sendiri sebab berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran zakat dari BMG Kota Bandar Aceh mampu mengumpulkan zakat 1,2 miliar rupiah dan beras 500 ribu ton Darlun puluhan penjahit pemula di Aceh Utara mengikuti bimbingan teknis menjahit bagi pemula diadakan dinas kooperasi dan usaha mikro kecil menengah atau diskop dan UKM Aceh 31 hingga 3 November 2022 Acara ini digelar di Gedung Pusat Kegiatan Belajar PKBM Tunas Harapan Menasah Meriah, Kecamatan Matangkuli Aceh Utara. Kegiatan yang dibuka pada Senin 31 Oktober oleh Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh Azari MSI yang diwakili Subkoordinator Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil Diskop UKM Aceh Doni D. Riyadi MSI Doni mengatakan dalam siaran pers yang diterima acara BIMTEK ini diadakan untuk membimbing penjahit pemula karena itu harus benar-benar diikuti oleh 23 peserta pilihan yang berasal dari sejumlah kecamatan. Sementara itu anggota Komisi 1 DPRA dari fraksi Partai Golkar Nuraini Maiday, yang hadir pada kegiatan ini mengatakan pelatihan kewirausahaan ini akan memberikan ruang kepada pelaku MKM dalam peningkatan kapasitas dan produktivitasnya menjadi lebih baik. Sudah lun Kapolres sebuah salam, AKBP Muhammad Yanis SIKMH menghimbau sekenap masyarakat yang berada di aliran sungai untuk selalu waspada karena kondisi cuaca yang ekstrim dalam sebulan terakhir. Himbauan ini disampaikan Kapolres melalui Kapolsek Runding Ibtu Fajar Harapan Tumangger dalam keterangan persnya kepada Serambi. Kapolsek Ibtu Fajar Harapan menyampaikan hal ini menyusul kondisi sejumlah desa yang saat ini dilanda banjir akibat tingginya curah hujan. Selain itu banjir telah menimbulkan korban jiwa yakni seorang balita laki-laki meninggal dunia di Desa Siperkas Kecamatan Runding saat bermain atau mandi di genangan banjir. Kapolsek Iptu Fajar menghimbau warga agar waspada dan menghindari lokasi banjir jika tidak terpaksa. Sebagaimana diberitakan bencana banjir di Kota Asbul Salam kini menimbulkan kabar duka yakni meninggalnya seorang bayi berusia di bawah lima tahun atau balita. Peristiwa naas ini terjadi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Rabu 2 November 2022 di Desa Ceperkas, Kecamatan Runding, Sublus Salam. lun berkas hasil pemeriksaan tersangka belasan saksi maupun korban terkait kasus perampokan uang operasional Mudi Samalanga Biren yang terjadi Juni lalu dan beberapa kasus perampokan lainnya di Biren telah diserahkan ke Kejari Biren beberapa hari lalu. Pelaku perampokan yang melibatkan empat tersangka ditangkap di kawasan Batubara, Medan, Sumatera Utara Kapolres Biren, AKBP, Mika Hardi, Wirapraja, SIK, MH melalui KSATRESKRIM AKP, Arif Sukmo, Ibo, SIK Dan sejumlah anggota SATRESKRIM lainnya kepada Serambi, Rabu 2 November Mengatakan berkas masih tahap 1 dan telah diserahkan ke Kejari Biren untuk diperiksa kelengkapannya Saat ini SATRESKRIM Polres Biren sedang menunggu jawaban menyangkut berkas tersebut Kepala Kepolisian mengatakan tim penyidik telah memeriksa sejumlah korban perampokan, saksi dan juga keterangan pendukung lainnya menyangkut kasus perampokan uang operasional Mudi Samalanga Biren. Selain kasus tersebut ada beberapa kasus perampokan lain yang melibatkan empat tersangka. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah laun kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Pihak berwenang China memberlakukan lockdown Covid untuk 600.000 orang di daerah sekitar pabrik iPhone terbesar di dunia pada Rabu 2 November 2022 setelah para pekerja melarikan diri untuk menghindari upaya pengendalian wabah dan memicu pembatasan area yang lebih luas. Semua orang kecuali relawan pencegahan Covid dan pekerja penting tidak boleh meninggalkan tempat tinggal mereka kecuali untuk menerima tes Covid dan perawatan medis darurat. Pejabat dari Zona Ekonomi Bandara Zengzhou China Tengah sebagaimana dilansir AFP mengatakan langkah ini diberlakukan setelah gambar muncul di media sosial China pekan lalu yang menunjukkan orang-orang keluar dari fasilitas yang dijalankan oleh raksasa teknologi Taiwan Foxconn untuk membuat produk Apple. Foxconn mempekerjakan ratusan ribu pekerja di Zengzhou. Beberapa karyawan telah mengeluh di dunia maya tentang kondisi yang buruk, kurangnya pasokan makanan dan harus meninggalkan pabrik dengan berjalan kaki untuk menghindari pembatasan covid di transportasi publik. Cina adalah ekonomi utama dunia terakhir yang berkomitmen pada strategi nol-COVID. Selama dua tahun lebih pandemi, negara ini masih bertahan dengan penguncian cepat, pengujian masal dan karantina yang panjang dalam upaya untuk membasmi wabah yang muncul. Dari Newsroom Serambi Tanjung di batas kota demikian informasi pagi edisi Kamis 3 November 2022. Informasi pagi Serambi bisa anda dengarkan kembali esok pagi pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa anda akses di situs internet Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambiFM. Salam.